Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Kau muslimin wal muslimat Jamaah solat subuh Masjid Nurullah rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab tauhid masih pada bab yang ke-24 yaitu bab tentang sihir Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa sihir Termasuk kategori kesyirikan ataupun kekufuran Termasuk syirik dan kufur Di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma kafa sulaiman walakinna syayatin kafaru yuallimunannasa as-sihr dan tidaklah nabi sulaiman itu kafir melainkan yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara sebab Kekafiran setan Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia Maka mengajarkan sihir Demikian pula Mempelajarinya Dan mengamalkannya Adalah termasuk kategori kekafiran Kenapa Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir? Tapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia Karena orang-orang Yahudi mengatakan Sihir mereka itu warisan dari Nabi Sulaiman Naudzubillah Ini tuduhan jelek mereka kepada seorang Nabi Fitnah mereka kepada seorang Nabi Yaitu Nabi Sulaiman salam. Mereka bilang Sihir yang mereka praktekan di masa Nabi SAW itu adalah ajarannya Nabi Sulaiman Maka Allah membantah mereka Allah mengatakan Nabi Sulaiman tidak kafir Maknanya beliau tidak melakukan sihir Yang kafir itu adalah setan Setanlah yang mengajarkan sihir kepada mereka Setanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia Apa yang diajarkan oleh setan InsyaAllah ta'ala nanti akan kita sebutkan di bab berikutnya Metode-metode atau cara-cara Para tukang sihir Untuk mempraktekan sihirnya Itulah yang diajarkan setan Kepada mereka Ya, Namun sebelumnya Di dalam bab ini, bab yang ke-24 Tentang sihir Ada tersisa Satu permasalahan Yaitu tentang hukuman Bagi tukang sihir Jadi sudah kita bahas tentang kesyirikan dan kekufuran tukang sihir jadi kita sudah sampai pada kesimpulan praktik sihir itu adalah kesyirikan dan kekufuran sekarang tentang hukuman hukuman bagi tukang sihir penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan Beberapa dalil tentang hukuman bagi tukang sihir Beliau berkata wa marfu'an Dari sahabat Yang bernama Jundab Beliau adalah Jundab Al-Azdi Jundab Al-Azdi Karena ada Jundab yang lain yang terkenal yaitu Jundab bin Abdullah Al-Bajali. Maka Jundab yang ini bukan Jundab bin Abdullah Al-Bajali, melainkan Jundab Al-Azdi atau Al-Khair, Jundab Al-Khair al Al-Azdi radhiyallahu anhu. Secara marfu. Marfu itu maknanya sampai kepada Nabi SAW alaihi beliau bersabda, haddus sahir, durbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Hukuman bagi tukang sihir dipenggal kepalanya dengan pedang. Artinya hukuman mati. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan Imam At-Tirmizi waqala dan beliau berkata, "As-sahih annahu mauqufun." Yang sahih hadis ini mauquf. Mauquf itu artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan hanya sampai kepada sahabat itu Jadi hadis ini sahih, Tetapi bukan ucapan Nabi SAW Melainkan ucapan sahabat Ya, Ini menurut keterangan Imam At-Tirmidhi Walaupun sebagian ulama' yang lainnya mengatakan Hadis ini sampai kepada Nabi SAW ya. Seandainya jemaah sekalian Hadis ini juga tidak sampai kepada Nabi SAW Maka dia secara hukumnya dihukumi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena hadis ini penjelasan hukum dan penjelasan suatu hukum itu tidak mungkin hanya berdasarkan ijtihad sahabat melainkan dia pernah mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Iya. Jadi hadis ini menegaskan bahwa Penyihir itu hukumannya adalah hukuman mati Dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang Akan tetapi jemaat sekalian Yang boleh dan yang berhak Menghukum tukang sihir Dengan hukuman mati Hanyalah pemerintah Itu tugas pemerintah ya, yeah. Bukan tugas masyarakat Melainkan tugas pemerintah yeah. Bagaimana kalau pemerintah tidak menerapkan syariat ini Maka dosa-dosa mereka Dosa-dosa mereka Kewajibannya tidak berpindah kepada pemerintah, kewajibannya tidak berpindah kepada afwan, kewajibannya tidak berpindah kepada masyarakat. Kalau pemerintah tidak melakukan syariat ini, maka kewajibannya tidak berpindah kepada masyarakat. Sebab kalau dibiarkan kepada masyarakat, maka bisa memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, dan Subhanallah, mungkin di masa kita ini. Hampir-hampir kita tidak mendengarkan Ada sebuah negara yang menerapkan hukuman mati kepada tukang sihir Kecuali negeri Tauhid, negeri Saudi Arabia Negeri Arab Saudi Yang menerapkan hukuman mati kepada tukang sihir Ya. Yeah. Dan itu tentunya melewati proses pengadilan Setelah dia diminta bertobat Diminta bertobat kepada Allah, dia tidak mau bertobat. Kemudian diberikan hukuman mati. Kemudian beliau juga menyebutkan, wafis Sahih Al Bukhari an Bajalah Tabni Abada. Di dalam Sahih Al Bukhari dari Bajalah bin abadah Kala beliau berkata, kata Bar Umar bin Khattab anikutulu kullu sahirin wasahiratin. Umar bin Khattab Menuliskan sebuah ketetapan. Hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kala fokotalna telah sawahir maka kata Bajalah bin Abda, kami pun ketika itu membunuh tiga orang tukang sihir. Jadi ini penerapan hukum di masa Umar bin Khattab. Rasulullah anhu dan juga pernah diterapkan di masa Uthman bin Affan dan juga di masa Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemerintah dahulu pemerintah Islam para khalifah dahulu yang menghukum mati para tukang sihir. Ya dan Umar bin Khattab rasulullah anhu merupakan salah satu dari khalifah Urasidin demikian pula Uthman bin Affan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajiz." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa ar rasyidin sepeninggalku. Al khulafa ar rasyidin termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu Berpegang eratlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jadi ini penerapan hukum di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Waslah anhafsata radhiyallahu anha anha amarat bikat lijariatin lha saharotha fakutilat. Demikian pula kata penulis telah sahih dari hafsah radhiyallahu anha. Salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hafsa binti Umar. Rodiyallahu anhuma Bahawasannya beliau memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuan yang telah menyihirnya. Maka budak itu pun dibunuh. Wakahdulika soha jundab Demikian pula telah sahih dari jundab. Kala Ahmad berkata Imam Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sahih hukum penjelasan penjelasan hukum bahwasanya tukang sihir itu harus mendapatkan hukuman mati dari tiga orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini maksud di sini adalah pertama Umar, yang kedua Hafsah, yang ketiga Jundab. Jundab al-Khair atau Jundab al-Azdi. Demikian pula telah sahih dari riwayat dari Utsman bin Affan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan juga dari Jundab bin Abdullah al-Bajali dan juga dari sahabat Atau dari khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah ta'ala Jadi ini riwayat-riwayat Dari para sahabat Dan juga dari Umar bin Abdul Aziz Seorang tabi'in Yang menjelaskan kepada kita Hukuman mati bagi tukang sihir Kenapa dikasih hukuman mati jemaah sekalian? Karena dia sudah murtad Nabi SAW bersabda Man baddala dinahu faktuluh Barang siapa yang mengganti agamanya Atau murtad keluar dari Islam Maka bunuhlah dia Jadi ini hukuman bagi orang mutrad orang, orang yang murtad hukumannya hukuman mati Tapi sekali lagi jemaah sekalian Yang memberi hukuman mati Itu adalah pemerintah Yang hukuman mati adalah pemerintah Bukan masyarakat ya. Itu pun setelah diadili Diminta bertobat, kalau dia tidak mau bertobat Baru kemudian diberi hukuman mati Adapun dari imam-imam mazhab Hukuman mati juga diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah Sedangkan Imam Syafi'i Beliau mengatakan Tergantung sihirnya Kalau sihirnya itu adalah Kesyirikan dan kekufuran Maka diberi hukuman mati Tapi kalau bukan kesyirikan dan kekufuran Tidak diberikan hukuman mati Kenapa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Karena Imam Syafi'i berpendapat orang yang menggunakan ramuan-ramuan untuk membuat orang lain tidak sadar itu juga sihir. Itu juga termasuk kategori sihir tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Artinya, sihir yang kita bicarakan di sini itu disepakati oleh Imam mazhab Malik, Abu Hanifa, Ahmad dan Syafi'i kalau dia sampai tingkat kesyirikan, yaitu mereka meminta pertolongan kepada setan-setan mereka, untuk melakukan praktik sihir, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hanya Imam Syafi'i mengatakan, sihir itu ada dua, sihir dengan meminta pertolongan setan, itu adalah syirik, dan sihir dengan menggunakan ramuan-ramuan. Maka itu bukan kesyirikan. Tetapi yang kita bicarakan bukan sihir seperti itu. Iya. Itu kata para ulama Hanyalah sihir Yang sifatnya majaz Atau kata kiasan Itu sama dengan sihir Tetapi bukan sihir yang kita maksudkan di sini Iya Jadi kesimpulannya Ulama empat mazhab juga sepakat Ulama empat mazhab juga sepakat Bahwa orang yang melakukan sihir Yaitu dengan minta pertolongan kepada setan Atau metode-metode sihir yang diajarkan oleh setan Maka dia telah melakukan Kesyirikan dan kekufuran Sehingga hukumannya adalah Hukuman mati Jemaah sekalian Alhamdulillah kita selesai Dari bab tentang Hukum sihir Dan Hukuman yang seharusnya Diberikan oleh pemerintah Kepada Tukang sihir Menurut syariat Islam Dan ini Termasuk Yang akan dimintai Pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari setiap Pemerintah muslim Apakah mereka telah menerapkan Syariat Allah atau tidak Makanya jemaah sekalian Tidak ringan menjadi pemimpin Menjadi pejabat Menjadi pemimpin Yang hari ini diperbutkan Diperbutkan oleh orang Karena adanya sebuah sistem Yang Menjadikan orang-orang berebut Untuk menjadi pejabat Padahal Pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat Sangat besar sekali Oleh karena itu Rasulullah SAW Pernah mengingatkan kita Innakum satahrisuna alal imamah Wasatakunun nadamah al kiamah Sungguh kalian Benar-benar akan Sangat rakus Sangat ingin menjadi pejabat Menjadi pemimpin Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat Itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat Para pemimpin yang adil saja Hisapnya berat Hisapnya berat Apalagi para pemimpin yang zolim Yang tidak menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga tidak menerapkan syariat Allah Termasuk kekufuran Tetapi itu bukan kufur akbar Melainkan kufur asgar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang tidak berhukum Dengan syariat Allah Maka mereka itulah orang-orang yang kafir Jamah sekalian Kekafiran dalam ayat ini Maknanya adalah kufur asgar Kufur kecil Kufur kecil itu adalah dosa besar Tetapi tidak sampai Menyebabkan pelakunya Murtad, keluar dari Islam Dari mana kita bisa Mengetahui hukum ini Berhukum dengan syariat Itu bukan kufur akbar Dari penjelasan Para sahabat Nabi Muhammad SAW Di antaranya dari Ibnu Abbas Anhuma, beliau mengatakan Ayat ini maknanya adalah duna kufrin Kufur kecil Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Tidak sama dengan orang yang Kafir kepada Allah Kepada malaikatnya dan hari akhir Jadi Ayat ini walaupun secara Zohir ini surat Al-Ma'idah Ayat ke-44 Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Turunkan mereka itulah Orang-orang yang kafir Ayat ini secara zuhirnya kafir keluar dari Islam Tapi kalau kita merujuk kepada para sahabat Yang mereka itu belajar dari Rasulullah SAW Tentang makna penafsiran Al-Quran Maka ternyata para sahabat menafsirkannya sebagai Kufur asgar Kufur kecil Kalau kita tafsirkan dengan kufur akbar Maka berarti kita menyelisihi penafsiran para sahabat Maka hanya ada dua kemungkinan Penafsiran sahabat yang salah atau penafsiran kita yang salah. Kira-kira kemungkinan yang salah penafsiran yang mana jemaah sekalian? Penafsiran kita kalau seandainya menyelisihi penafsiran sahabat, enggak mungkin kita yang lebih berpotensi untuk benar dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti para sahabat adalah kunci untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah ayat ke-100 As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Maka Allah riduh kepada mereka, mereka pun riduh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ayat ini menegaskan kepada kita tentang satu generasi yang telah Allah riduhi. yaitu generasi Al-Muhajirin dan Ansar. Juga generasi yang lain, yang mengikuti mereka. Jadi bukan hanya Muhajirin dan Ansar, tetapi siapapun yang mengikuti mereka. Sampai hari kiamat. Allah pun akan ridho kepada mereka. Tetapi dengan syarat, mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ بِإِحْسَانِ Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan, di antara, bentuk mengikuti sahabat tersebut adalah di dalam, memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Dan ketika kita, tidak mengikuti para sahabat, maka kita akan terjerumus, di dalam penyimpangan, di dalam kesesatan Dan itulah yang terjadi pada Golongan-golongan khawarij Mereka kemudian Mengkafirkan pemerintah Yang menurut mereka tidak berhukum Dengan syariat Pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Mereka katakan Itu kufur akbar, kufur besar Ini menyelesihi penafsiran Sahabat Maka kemudian Mereka setelah mengkafirkan Lalu mereka mengatakan darahnya halal. Bukan hanya sampai di situ, berlanjut pengkafirannya berlanjut. Semua yang membantu pemerintah berarti membantu orang kafir, membantu togut sehingga darahnya juga halal. Maka dari itu mereka tidak segan-segan membunuh aparat yang mereka anggap sebagai pembantu togut. Jadi awalnya dari mana jemaah sekalian? Dari salah memahami ayat, dari salah penafsiran. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada penafsiran salaf, penafsiran para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah Allah berikan jaminan keridoannya. Ya. Jadi awal kesalahan ini kemudian sampai pada pengkafiran. Setelah pengkafiran penghalalan darah, darah seorang Muslim. Maka jemaah sekalian, ini kunci keselamatan, kunci untuk menapaki jalan yang lurus, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walaupun bisa juga sampai pada tingkat kufur akbar. Sebuah pemerintahan yang tidak berhukum dengan syariat bisa saja sampai pada tingkat kufur akbar. Namun pada asalnya itu kufur asgar Kufur kecil Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ya, Misalkan hukum yang kita bicarakan sekarang Hukuman mati bagi tukang sihir ya. Kalau ada sebuah pemerintahan tidak menerapkan Maka dia telah melakukan kufur asgar Tapi bisa saja sampai pada tingkatan kufur akbar Kapan itu terjadi? Kalau orang yang tidak berhukum dengan syariat itu Kemudian dia berhukum dengan selain syariat Islam. Lalu dia terjerumus dalam satu dari tiga, tiga perkara. Yang pertama, dia memiliki keyakinan. Hukum buatan manusia adalah sama dengan syariat Allah. Kalau dia katakan sama, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Yang kedua lebih parah lagi. Dia anggap hukum buatan manusia... Hukum yang dihasilkan dari musyawarah Atau hukum peninggalan Penjajah Atau hukum adat Yang dibuat oleh manusia dianggap lebih baik Daripada hukum syariat Maka ini murtad keluar dari Islam Ini sampai pada tingkat kufur akbar Dan yang ketiga Dia menghalalkan yang haram Sesuatu yang haram Kemudian dia katakan halal Padahal dia sudah tahu Syariat mengharamkannya Atau sebaliknya Mengharamkan yang halal Yang halal diharamkan Yang ha yang haram dihalalkan Yang halal diharamkan Yang haram dihalalkan dibalik. Maka ini adalah kekufuran Sebab yang berhak Menghalalkan dan mengharamkan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pada dasarnya Tidak berhukum dengan syariat Itu adalah kufur asgar Namun bisa saja menjerumuskan kepada Kufur akbar iya. Sekali lagi jamaah sekalian patut kita doakan kebaikan di masa ini kita enggak pernah mendengarkan ada sebuah negara yang memberi hukuman mati kepada tukang sihir kecuali di Saudi Arabia ya beberapa tahun yang lalu ada tukang sihir berasal dari Sudan kalau tidak salah diberi hukuman mati oleh pemerintah Saudi Arabia ya walaupun di Saudi Arabia sendiri tentunya tidak sempurna yang namanya manusia tidak sempurna Dalam menerapkan syariat Tetapi Tidak ada di negeri Tidak ada satu negeri pun Di dunia ini saat ini yang lebih baik Dari Arab Saudi Di dalam penerapan syariat Islam iya. Kita Tidak boleh menutup mata Banyak sekali syariat Islam Yang betul-betul ditemukan -betul di negeri Saudi Arabia iya. Walaupun tentunya Yang namanya manusia Tidak akan pernah lepas dari kekurangan-kekurangan Tetapi kita doakan kebaikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menambahkan penerapan syariat Di Saudi Arabia secara khusus Maupun di seluruh negeri Islam Karena ini adalah kunci kebaikan satu negeri Kunci kebaikan satu negeri Adalah berpegang teguh dengan Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Walau anna al qura' Amanu wa attaqaw lafatnahun alaihim barakatim minas sama'i wal -ard. seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi inilah kunci kebaikan satu negeri apabila mereka berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ya walhamdulillah jemaah sekalian kita telah selesai dari pembahasan hukum sihir dan hukuman bagi tukang sihir. Pembahasan di bab berikutnya adalah tentang metode-metode atau cara-cara tukang sihir dalam mempraktikkan sihirnya yang diajarkan oleh syaitan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, barangkali ada tanya-jawab saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi dikatakan uh, Negara Arab tadi Melaksanakan hukuman Mati terhadap Pelaku sihir Nah sekarang begini Buktinya apa Bahwa orang itu melakukan sihir Itu yang jadi masalah Kalau yang namanya Orang membunuh Orang membunuh itu itu buktinya ada dua uh, umpamanya itu itu ya macam-macam lah ada ada video ada alat bukti yang lain-lain. Nah ini sekarang kalau yang namanya orang melakukan sihir dan mati itu itu buktinya apa? Baik sekian bang masih. Ya. Bukti tukang sihir pertama. Dilihat dari Perbuatannya Perbuatannya melakukan praktik sihir Bagaimana caranya dia menyihir? Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya Ya Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya Dilihat dari Perbuatannya tersebut Bagaimana metode-metode atau cara-cara Para tukang sihir Jadi insya Allah kita Bahas lebih detail di bab berikutnya Ya yang kedua bisa jadi Dengan pengakuan Bisa jadi dengan pengakuan Atau bahkan bisa jadi dengan Apa namanya Sesuatu yang sudah dikenali Seperti dulu di masa Nabi SAW Ada namanya Kaab Bin Al Ashraf Dia Sudah dikenal, sudah masyur Dia ini tukang sihir Jadi gak ada yang mengingkari Masyarakat gak ada yang mengingkari Dia tukang sihir Ya, jadi ini diantaranya. Ya, memang ini hal yang sulit untuk dibuktikan, tetapi bukan berarti tidak bisa dibuktikan. Nah. Dan buktinya, hal ini bisa dibuktikan pernah terjadi di masa Umar dibunuh tukang tiga orang tukang sihir seperti dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi. Tiga orang tukang sihir dibunuh di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bukan berarti tidak bisa dibuktikan Bisa dibuktikan dengan melihat Apa namanya karina karina, Atau tanda-tanda Bukti-bukti yang ada pada diri mereka ya, Di antaranya insya Allah Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan Yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Ya, Wallahualam In, Info itu ya Pak Tadi info itu Itu zaman dulu Waktu saya itu masih kecil uh, Desa Bapak saya itu itu ada paket dulu, paket dulu itu itu adalah orang banyak yang mati satu hari sepuluh Ada lima belas itu. Nah sekarang terus orang ribut itu menuduh ada orang yang melakukan sihir. Ternyata masyarakat itu itu menuduh ada anak kecil dia itu karena dia itu itu memelihara ular. Kecil ular lari angon namanya itu biasanya untuk membunuh, membunuh anu itu tikus itu. Nah itu dianggap sebagai sihir. Dan itu di, dikroyok bersama-sama sama rakyat yang ada di situ. Cara kayak begini kan gak benar nih. Sekian terima kasih. Tadi sudah kita jelaskan. Itu bukan hak masyarakat. Itu hak pemerintah. Dia harus diadili dulu. Dipelajari kasusnya baru diberikan keputusan hukum oleh pengadilan jadi itu salah, yang dilakukan masyarakat seperti yang pernah terjadi dulu di sebagian apa namanya daerah ya, masyarakat dengan mudahnya menuduh, dia dukun, dia tukang sihir, kemudian mereka membunuh, maka itu tidak benar sudah kita jelaskan tadi itu bukan hak masyarakat serahkan kepada pemerintah pemerintah yang menghukum, kalau pemerintah tidak menghukum, maka dosa-dosa mereka, kewajiban menghukum ini tidak, tidak apa namanya diberikan kepada kita Tapi kita punya kewajiban menasehati Kewajiban kita sebatas menasehati Dan Melarang kemungkaran Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran Iya silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Tadi disebutkan bahwa uh, Pada prakteknya Pemerintah Ya akan menyatakan atau mengadili seseorang apakah sihir atau tidak dan hukuman mati diberikan apabila dia diminta bertobat dan dia tidak mau. Nah, saya pilih penjelasan di buku ini di poin nomor 7. Di sini disebutkan tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertobat. Bagaimana ada irfaznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang ada perbedaan pendapat ulama, Pak. Iya. Penulis buku ini memang berpendapat demikian Tukang sihir dihukum mati Tanpa diminta bertobat Tetapi insya Allah pendapat yang lebih kuat Dia diminta bertobat terlebih dahulu Kenapa diminta bertobat? Karena dia dihukum disebabkan kekafiran yang dia lakukan Disebabkan kekafiran yang dia lakukan Sehingga kalau dia sudah bertobat Beriman sebab dia dihukum sudah tidak ada lagi Sebab dia diberikan hukuman sudah tidak ada lagi Ini kemungkinan yang pertama Kemungkinan yang kedua Yang beliau maksudkan di situ Sihir yang menyebabkan kematian Sihir yang menyebabkan kematian Kalau sihir yang menyebabkan kematian Walaupun orangnya bertobat Tetapi walinya atau ahli warisnya Menuntut dia harus hukuman mati Tetap harus dihukum mati Iya jadi gak ada pengaruh dia mau tobat atau tidak Tetap dia harus diberikan Hukuman mati Karena itu namanya kisos Berarti dia dihukum Bisa jadi karena dua sebab Karena dia sudah murtad Atau karena kisos Karena sihir juga bisa membunuh Ini subhanallah Dahsyatnya pengaruh sihir Bisa sampai pada tingkat membunuh Maka kalau dia sampai pada tingkat membunuh Mau diminta tobat atau tidak Itu gak ada pengaruh dia harus diberi hukuman mati, kecuali keluarga atau ahli waris atau walinya memaafkan. Memaafkan, maka dia tidak diberi hukuman mati. Memaafkan di sini bisa jadi memaafkan begitu saja. Atau bisa jadi memaafkan diganti dengan denda Membayar dia, yaitu 100 ekor unta. Iya. Yeah. Dia bayar denda seratus ekor ontah. Seperti seratus ekor ontah. Atau mereka maafkan begitu saja. Mana yang lebih bagus? Dihukum atau dimaafkan? Kata para ulama, tergantung. Lihat orangnya. Kalau dia kelihatannya, kalau kita maafkan akan berbuat lagi. Maka sebaiknya dia diberi hukuman. Tapi kalau kita lihat dia sungguh-sungguh bertobat maka misalkan kita sebagai wali sebagai ahli waris atau keluarga si mayit lebih afdal dimaafkan. Iya, yeah. jadi itu hukum kisos Ya, yeah. wallahu alam. Hmm. Silakan, Pak. Mengenai hadis tadi yang orang yang murtad bunuhul hadia, Ustaz. Itu bagaimana penjelasannya Maksudnya, Apakah ada orang muslim yang pindah agama misalnya, itu Harus dibunuh atau bagaimana Ustaz? Ya. Penjelasannya Iya hukuman mati bagi orang yang murtad Pindah agama ya. Dan sekali lagi itu hukuman bagi Pemerintah yang menerapkan Pemerintah yang menerapkan bukan masyarakat Setelah diminta Bertobat Setelah diminta bertobat dia tidak mau Tobat maka pemerintah memberikan Hukuman mati Iya Karena dia murtad, keluar dari agama Islam. Ini ketetapan Allah. Ketetapan syariat Allah. Kita sebagai hamba, tidak punya pilihan, kecuali tunduk dan patuh. Jangan kita merasa, kayaknya kurang cocok. Kayaknya ini keras. Itu berarti, kita lebih, apa namanya, mengikuti pendapat kita, mengikuti akal kita, dibandingkan syariat Allah. Padahal akal kita ini, adalah akal yang terbatas. Jadi seakan-akan kita. Menjadi lebih tahu daripada Allah SWT. Ya, Kita menolak syariat Allah SWT. Seakan-akan kita lebih tahu. Mana hukum yang terbaik. Untuk manusia. Yang harus diterapkan. Jadi hukum-hukum seperti ini. Walaupun kedengarannya. Ini kayaknya ekstrim atau keras. Maka sebenarnya. Itulah hukum yang terbaik. Hanya saja kadang kita belum paham hikmahnya. Kita belum paham hikmahnya. Kalau kita mengerti hikmahnya, kita akan menerima. Kita akan menerima dengan sepenuh hati. Jadi pertama sekali, ketika kita mendengarkan hukum-hukum seperti ini, yang kita lakukan adalah tunduk dan patuh. Kita dengar dan kita taat. Kenapa? Karena Allah yang maha berilmu. Allah menentukan untuk kita syariat, Demi kebaikan kita. Demi kemaslahatan kita. Walaupun kita memandang kayaknya kurang pas. Maka pasti pandangan kita salah. Pasti pendapat kita salah. Ini yang pertama dilakukan oleh orang yang beriman. Jangan berani-berani dia menolak syariat Allah SWT. Iya. Kemudian jemaah sekalian. Kalau begitu apa hikmahnya? Hikmahnya sangat besar sekali. Orang yang murtad dari agama Islam. Maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah, dan dia pasti kekal di neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak, yang menjelaskan tentang itu. Nah, kalau orang ini dibiarkan, kemudian yang lain mengikuti, maka makin banyak orang murtad. Makin banyak orang yang akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi diberikan hukuman yang keras untuk memberi peringatan kepada manusia. Ini adalah dosa yang sangat besar agar manusia selamat dari azab yang sangat pedih tersebut. Ini diantara hikmahnya untuk menjaga akidah manusia agar mereka tidak terjerumus di dalam kekufuran atau kesyirikan yang menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam. Iya. Barangkali demikian di antara hikmahnya. Wallahu a'lam. Ia. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustadz, uh, sebelumnya saya uh, sebelumnya pernah melihat uh, dokumenter dari apa hukuman itu di Arab. Jadi di situ cuma dibahas tentang bagaimana perkara dukun itu melakukan praktek-praktek uh, dukun tersebut, tapi tidak sampai di uh, hukum. Agar saya itu di hukuman gimana? Cuma prakteknya gimana? Nah ya, mungkin yang saya pertanyakan dari video itu dikaitkan dengan hukum sihir ini bahwa di situ yang dihukum cuma yang melakukan sihir sedangkan di praktik itu adalah ada seorang yang meminta itu sering banyak terjadi di mana orang yang meminta sihir kepada orang lain Maksudnya gitu e, gimana tentang pelaku yang meminta sihir kepada tukang sihir tersebut hukumannya seperti apa itu aja terima kasih dia Termasuk mendapatkan hukuman orang yang murtad Hukuman orang yang murtad Karena mempraktikan Kesyirikan Ataupun kekufuran Sebab dia ridho Ridho dengan sihir Meridhoi sihir Meridhoi kekufuran juga kekufuran Iya Sama juga dia diminta bertobat semua jenis kesyirikan dan kekufuran Menyebabkan Murtad, maka Berlaku padanya hukuman Bagi orang yang murtad Maka pemerintah Minta dia bertobat Kalau tidak bertobat, hukumannya juga hukuman mati Jadi sama Hukumannya adalah hukuman mati Ini berlaku berdasarkan Hadis umum, yaitu hukuman Bagi orang yang murtad iya. Apabila Sihirnya sampai pada tingkat membunuh Dan dia yang minta Dia juga Dapat hukuman mati Karena dia yang menjadi sebab Hukuman mati juga bukan karena Sebab dia murtad Ditambah sebab Dia harus dikisos Jadi sihir ini Hukuman mati bisa karena Dua kemungkinan Karena dia kafir dan karena Kisos Bunuh dibalas bunuh Iya jadi yang minta disihir kepada orang lain, yang minta jasa para dukun untuk menyihir orang lain. Pertama, dia juga sudah terjerumus dalam kekafiran. Yang kedua, kalau sampai mematikan, dia juga akan mendapatkan hukuman kisos. Ya, itu yang berlaku di negara yang menerapkan syariat. Wallahu Wallahualamu'alaikum. Ya, silakan Pak. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah akan kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang akan datang bahwa ramal meramal juga termasuk jenis sihir. Mungkin saya sebutkan hadisnya. Insyaallah penjelasan lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man iktaba syu'batan minan nujum, fa qad iktaba syu'batan min as-sihr. Zada ma zada." Barang siapa mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan di antaranya adalah dengan meramal kejadian melalui apa namanya? pergerakan bintang. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari cabang ilmu sihir. Makin banyak dia pelajari ilmu nujum Makin banyak ilmu sihir yang dia pelajari Jadi Betul sekali pertanyaannya Mempelajari Apa namanya ramal meramal Di sini disebutkan di antaranya dengan Menggunakan bintang Ini termasuk kategori sihir ya, Termasuk kategori sihir InsyaAllah lebih detail Akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang ya, Wallahualam Mungkin kita cukupkan dulu Semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh.